بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان استقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله سننه اخواني واخواتي kita memulai kajian kita segejer saya informasikan Insyaallah hari Rabu rencana saya akan berangkat menuju Sumatera Barat untuk melakukan pelatihan pelatihan para dai di sana sekaligus eh, mengunjungi saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah gempa. Karena itu eh, malam hari ini kita berusaha untuk mengumpulkan dana sedapatnya bersama dengan jamaah-jamaah Masjid -jama Alin yang lainnya yang sedang kita kumpulkan untuk kita bawa. ...membantu saudara kita yang terkena musibah itu. Kalau nanti apa, tolong diajarkan untuk malam ini ya, Pak. E, kota Amal itu khusus untuk apa, akan disalurkan ke e, Sumatera Barat. ya Panitia, Biasi, tolong dihidupkan. Untuk apa, e, atau taruh di depan saja, waktu keluar bisa ditaruh. Untuk malam ini kita akan salurkan seluruhnya ke saudara kita di sana... Dan beberapa uh, pesantren nampaknya juga uh, terkena musibah itu Sehingga kita perlu untuk memberikan sedikit uh, perhatian kepada mereka Karena itu adalah merupakan bagian daripada kewajiban kita Nah sesekalian uh, mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh uh, Mahasantri yang telah menyampaikan tentang bagaimana pengaklian pengabab kebranian dan pengorbanan para ashabus salih maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Muslim ketika beliau menyatakan kepada putrinya Aisyah uh, Fatimah radhiyallahu anha beliau mengatakan ana khairus salafi laki ana khairus salafi laki saya adalah sebaik-baik salaf buat kamu makanya sebaik-baik salaf adalah Rasulullah SAW jadi kalau bicara salaf adalah berbicara tentang Rasulullah SAW dan semua mereka yang mengikuti Rasulullah dari kalangan para sahabat tabi'in sampai pada generasi ketiga itu uh, perlu uh, dibuat catatan bahwa Rasulullah menikah Jadi kalau tadi ada disebutkan sejumlah ulama tidak menikah nggak usah diikuti karena mereka tidak menikah itu dasarnya pribadi dengan kondisi masing-masing yang mereka alami, sementara yang dicontohkan oleh Rasulullah lebih baik dengan mana dia mencontohkan apa? Beliau mencontohkan menikah. Apalagi kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau seseorang tidak menikah pada zaman ini, rasa-rasanya akan sulit hidup karena dimana-mana dia akan menemukan pandangan, menemukan keadaan yang menuntut dia untuk menjaga keutamaan agamanya daripada syahwatnya itu makanya akan lebih baik kalau kemudian menikah dalam kondisi zaman sekarang ini nah karena itu terjadi sekitar 29 yang dicatat oleh para ulama tentang mereka yang kategorinya tidak menikah itu, termasuk tadi disebutkan Imam Tabari, Imam Nawawi, Syawasan Dutaimiyah, kemudian Zamaqsyad dan sebagainya itu disebabkan karena alasan tertentu yang mereka alami di masa mereka karena perjuangan jihad, karena perjuangan apa ini menyebarkan ilmu begitu apa ini kebodohan Raja Leila dan seterusnya, maka itu menjadikan alasan buat mereka dan itu adalah sangat pribadi. Karena syariat Islam Nabi kita, kita utamakan dan contoh Rasulullah lebih lebih hati ikuti sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dikatakan tentang generasi salat, itu sepertinya kita jauh dari mereka itu. Ya. Makanya tadi dikomentari itu sepertinya ada di film-film. Kalau lihat keberaniannya kayak di film-film. Kalau di film-film banyak kan apa? Fiktif. Yang kalau di film-film itu banyak fiktif. Namanya juga film. Ya, banyak yang apa? Yang tidak asli. Tapi kalau kita lihat tentang sejarah mereka memang luar biasa. Dan itulah kenyataan. Kalau kita lihat di masa sekarang kayaknya itu hampir-hampir mustahil. Tapi karena itu pertolongan Allah SWT menunjukkan kesungguhan mereka Allah berikan jalannya. Bagaimana seorang Okba bin Nafek sahabat Nabi yang memimpin pasukan pertama kali masuk ke daratan Afrika. Hutan paling bahaya di dunia ini adalah hutan di Afrika, ya yang namanya binatangnya buas-buas, ganas-ganas. Tapi dia mengatakan karena pasukan sudah mulai kecil hatinya. Karena melihat itu yang begitu ganas, mereka mau mundur. udahlah kita balik aja, jangan teruskan. Tidak, kata dia. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah. Dan kita diperintahkan untuk menyampaikan dakwah di para orang di balik mereka itu. Kemudian dia berkata kepada para binatang itu. Lihat itu di bawahkan oleh dalam kitab Al-Bidayah wa Niha. Dan begitu pula para perawi yang lainnya. Dia katakan, wahai binatang-binatang, kalian adalah makhluk Allah kami diperintahkan untuk menyampaikan dakwah Allah kepada manusia, manusia di belakang kalian maka jangan kalian ganggu kami Alhamdulillah mereka pun berjalan sementara mereka melihat binatang-binatang itu pada tertunduk tidak bergerak untuk kemudian memberikan jalan buat mereka siapa yang bisa melakukan sekarang seperti itu? ini adalah kerana Allah makanya keberanian akan membuka peluang besar terhadap pertolongan-pertolongan Allah dan keberanian jangan diukur dengan silat anda itu keberanian jangan diukur dengan tempanya badan anda itu keberanian jangan diukur dengan banyaknya mulut cerita itu belum tentu keberanian itu datangnya iman dan kemudian karunia dari Allah SWT makanya pada masa terjadi penjajahan Rusia di Afghanistan itu dahsyat betul Ya namanya pesawat-pesawat yang membawa bom-bom itu membombar -bom desa-kampung-kampung dengan bom-bom bukan kecil besar-besar. Sekali bom itu jatuh itu menganga apa eh, apa tanah yang begitu keras karena daerah pegunungan itu seperti apa seperti sumur saking besarnya itu bom-bom itu begitu beruntung namanya ongkodia. Dan kemudian sekian banyak umat islam, sekitar 2 juta umat islam terbunuh oleh perilaku mereka itu. Tapi dari 13 orang kemudian mereka mengangkat senjata melawan berjihad terhadap kaum Rusia itu. Sampai mereka tumbang, bayangkan itu. Dimulai dari 13 orang. Kalau tidak dengan keberanian, mustahil mereka akan berhasil. Apalagi kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan berhasil. Melihat kekuatan pasukan Rusia, yang mereka itu adalah merupakan kekuatan terdu, ter, ter, terkuat di dunia kedua setelah apa? Amerika bahkan mereka bersaing dengan Amerika demikian rupa tapi makanya kata Abdullah bin Rawaha kita berperang bukan karena senjata kita berperang bukan karena jumlah tapi berperang karena Allah dan Allah lah yang maha kuat dan dia lah yang akan memberikan segala kekuatan itu hanya ada dua kemungkinan di hadapan kita menang atau mati syahid begitu semangat mereka itu dan itu diterapkan pada masa modern ini dalam perjuangan umat Islam melawan Rusia itu bahkan salah seorang komandan kaum Mujahideen ketika kemudian mereka berhadapan langsung dengan kaum Rusia itu kemudian anak-anak muda muslimi Mujahideen itu disuruh apa? komandan itu menyuruh mereka supaya apa? tunduk! karena kekuatan tidak berimbang mereka mengatakan kami tidak akan tunduk dengan peluru-peluru orang komunis itu kemudian mereka maju menyerang terus Sampai mereka mendapatkan kemenangan jangan, di, jangan dianggap bahwa Setiap orang ingin mati syahid akan dapat mati syahid Belum tentu Karena Allah katakan Wa yattakhid minkum suhada Yang akan menjadikan syahid, itu adalah pilihan dari Allah SWT Setiap orang ingin mati syahid Karena apakah semua orang bisa mendapatkan itu? Tidak Karena itu pilihan dari Allah SWT Makanya, kalau anda baca kitab al-Shahihah Ushaqul Hur Becinta para buddha dari jadi mereka yang Aban, mudah Gambian Allah terima amal mereka sebagai suadat di Afghanistan itu luar biasa bagaimana apa di ketangguhan mereka, keberanian mereka. Dan berapa banyak yang kemudian orang-orang yang kelihatannya seperti hebat silatnya tapi justru ngacir. Orang yang banyak ngomongnya justru kemudian mundur. Begitulah keadaannya. Belum tentu kekuatan orang itu dari ucapannya atau dari kekuatan fisiknya belum tentu. Karena itu kita harus selalu memohon pertolongan dari Allah SWT Selain kemudian kita harus memang mempersiapkan segala sesuatunya. Wa aidu billahi min syaitanir Harus kita lakukan sebab. Ya. Kalau untuk mau jadi kaya harus berusaha. Kalau untuk menang harus punya kekuatan, seperti itu. Nah, karena itu sesekalian maka kalau disebutkan tentang generasi salaf bukan berarti di masa sekarang ini tidak ada dan subhanallah akan tunjukkan sebagaimana kata rasulullah dan itu akan selalu ada dalam kelompok umat ini setakunu ta'ifatin min ummati zahirina alal khak la yakduluhumman khadalahum ila ya'ziyaullahu bi amri atau ila, ila, uh, ila yawm al-qiyamah wah kalau melihatnya muslim itu cukup banyak riwayatnya akan selalu ada dalam kelompok umat islam sampai hari kiamat adanya orang-orang yang berjuang jalan Allah berjuangkan agama Allah ini tidak akan mereka surut, Karena ditekan, karena diancam Karena di, dihinakan Tapi mereka akan terus tampil menghadap, Untuk membela agama Allah SWT Kita akan selalu ada Karena itu ah, Bukan kita nunggu Bukan kita kemudian mengatakan wah kita ini Kayaknya parah nih, kayaknya mampu nunggu Mas aja, Jangan begitu Kita harus berusaha Untuk bagaimana kita menjadi bagian daripada pada qaiful mansura itu dan insyaallah sebagaimana rasul mengatakan pasti akan ada dalam kelompok umat ini ya mungkin mereka tampak mungkin tidak tampak mungkin pribadi mungkin kelompok yang jelas itu adalah pernyataan rasulullah yang pasti benarnya kita yakini kebenarannya dan kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi salah seorang dari mereka yang tergategori sebagai apa Ibal Mansurah kelompok yang selan digunakan oleh Allah SWT diberikan pertolongan oleh Allah dalam perjuangannya menegakkan agama Allah ya. jadi kalau berkata tentang Assalamualaikum Saleh jangan kemudian terputus hanya sifatnya cerita hanya sifatnya cuman apa sejarah tapi itu adalah merupakan satu pendorong buat kita untuk kita ikuti kemudian kita coba praktekkan apa yang kita mampu mungkin kita tidak bisa mencapai seperti mereka 100% 80% 60% 40% 20% 10% di Barat. Hah? Yang penting ada usaha untuk bagaimana mengikuti jejak mereka itu. Walakalikum karenanya